Assalamualaikum Sudarlun, berita malam medisi hari ini selasa 20 September 2016 dibacakan Ardiansyah. Gadis Trumon Timur ditemukan bersimbah darah di rumahnya. Honorair kategori 2 di Aceh Barat gelar aksi. Bentrok berbau sara kembali pecah di Sumatera Utara. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambia FM.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 15 tahun warga Gampung Jambu Dalem, Kecamatan Trumon Timur, Aceh Selatan ditemukan kritis dengan kondisi bersimbah darah di kamar rumahnya selasa dini hari. Ia diduga menjadi korban pembacokan orang tak dikenal. Kasatera Skrim Polres Aceh Selatan, Ibtu Dharmawanto, mengatakan saat kejadian, muapi orang tua korban sedang tidur di kamarnya. Tiba-tiba muapi mendengar jeritan dari kamar tidur anaknya. Muapi bergegas menuju lokasi untuk memastikan yang terjadi. Ia sontak saat melihat anaknya Jaidah telah bersimbah darah dengan luka bacok di kepala. Diduga pelaku yang membacok anak korban telah melarikan diri melalui jendela karena jendela kamar telah terbuka. Muabi pun segera meminta bantuan warga dan melaporkan kasus tersebut ke polisi. Sementara korban sempat dirawat di puskesmas, ladang Rimba, dan selanjutnya dirujuk ke RSUD, Yudidin Awai, Tapatuan. Korban yang dalam kondisi kritis masih dirawat di ruang bedah dan akan menjalani operasi. Sejauh ini belum diketahui motif tersebut karena masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Sudah lun honorer kategori 2 di Aceh Barat selasa pagi melancarkan aksi di kawasan jalan kawasan Lapang melabu Honorer mendesak gubernur Aceh memperjuangkan mereka ke pusat agar segera diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil Informasi yang berhasil diimpun ada 73 orang honorer kategori 2 di Aceh Barat yang sudah dinyatakan lulus sebagai CPNS dalam tahun 2013 silam, namun hingga kini belum keluar nomor induk kepegawaian. Karena itu mereka melancarkan aksi di kawasan jalan kawasan Lapang, Melabuh. Dalam aksi yang berlangsung setengah jam, mereka turut membawa spanduk yang bertuliskan desakan kepada Gubernur Aceh untuk memperjuangkan ke pusat agar mereka segera diangkat menjadi PNS. Eva, seorang perwakilan honorer K2, mengatakan jumlah honorer yang lulus CPNS awalnya 370 orang dan sebanyak 297 orang telah diberikan SK setelah dikeluarkan NIP oleh pusat. Namun sebanyak 73 orang lagi belum juga keluar NIP meski sudah hampir 3 tahun ditunggu. Menurutnya persoalan ini telah pernah disampaikan ke PMKAP dan DPRK AC Barat, namun hingga kini belum ada kejelasan. Karena itu Gubernur Aceh diminta untuk memperjuangkan nasib mereka. Sederlun bentrokan berbau isu sara kembali pecah di Sumatera Utara Senin malam. Keributan yang menyebabkan empat orang terluka dipicu sebuah postingan di media sosial yang menyudutkan agama tertentu. Informasi yang dihimpun awalnya sekira 60 orang berusaha merangsek masuk ke desa Pardomuan, kecamatan Sayurma Tinggi, Tapanuli Selatan. Masa yang berasal dari desa Sipeng, kecamatan Siabu, Mandailing Natal itu hendak menyerang rumah TDS karena dianggap telah melecehkan sebuah agama melalui tulisan di akun media sosialnya. Aksi ini sempat dihalau polisi sehingga pergerakan masa terhenti di perbatasan. Namun menjelang tengah malam, jumlah masa terus bertambah karena warga dari desa Aik Badak, kecamatan Sayur Matinggi, Tapanuli Selatan terus berdatangan untuk ikut membantu serangan. Perang batu pun tidak terelakkan dari kedua kubu. Akibatnya empat orang terluka terkena lemparan batu dan empat rumah rusak. Kabupaten Humas Polda Sumatera Utara, Kombe Seri Nasari Ginting mengatakan kondisi baru bisa diatasi selasa dini hari setelah polisi dan TNI mengerahkan kekuatan penuh untuk membubarkan masa. Seluruh korban masih menjalani perawatan. Sebagai antisipasi terulangnya bentrokan telah disiagakan 630 personil gabungan TNI-Polri. Dua lon warga Buluara Kecamatan Suro Aceh Singkil menyerahkan alat tangkap setrum ikan kepada petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil. Penyerahan alat tangkap ilegal ini dilakukan sukarela setelah mendapat bujukan dari Babinsa setempat bahwa menyetrum ikan dilarang. Alat setrum ikan, alat setrum ikan yang diserahkan warga ke petugas Dinas Kelautan terdiri dari tiga unit berupa genset plus perangkat pendukungnya yang biasa digunakan warga Buluara di sungai. Alat itu dioperasikan enam orang warga desa dengan modal Rp 600.000 Penyerahan alat tangkap seterumikan disaksikan Camat Suro Abdul Manaf dan Ramil Simpang Kanan, Kapten Irwansa dan Kapolsek Suro Ibtu Al-Bela. Turut disaksikan Kepala Desa Buluara Sayruddin, personil polisi khusus perikanan dan penyidik pegawai negeri sipil DKP Aceh Singkil. Sementara itu Suandi, salah seorang warga Buluara yang bersedia penyelamatan, Menyerahkan alat seturum ikan meminta DKP Aceh Singkil memberikan kompensasi terhadap dirinya. Sebab tidak ada lagi mata pencarian selain untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan tujuh orang anaknya. Camat Suro Abdul Manap menekankan bantuan alat tangkap pengganti harus segera diberikan agar warga tidak terpancing melakukan perbuatan yang dilarang aturan. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Berlun Bupati Simelu Dr. Andes Risuan NS secara resmi membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa reguler ke-97 tahun 2016 di Desa Labuhan Bakti, tepat selatan, selasa pagi. Pembukaan ini ditandai dengan penyerahan pita dan peralatan kerja kepada tiga orang dari perwakilan peserta yang dipusarkan di lapangan bola kaki Labuhan Bakti. Kegiatan TMMD yang membangun jalan terobosan sepanjang 3.600 meter dan beberapa unit jembatan disertai rangkaian dengan kegiatan bakti sosial lainnya dinilai sangat membantu masyarakat di kawasan itu sebab sarana infrastruktur yang dibangun sebagai akses ke kawasan kebun milik petani. Jalan terobosan tersebut dimulai dari desa Labuhan Bakti hingga menuju desa Blang Sebel yang melintasi kawasan kebun dan sawah milik warga. Bupati Simelu dalam sambutan mengatakan bahwa keberadaan TNI di tengah masyarakat untuk membangun sarana masih sangat dinanti oleh masyarakat. Program TMMD ini dinilai sangat efisien dan efektif dalam membangun daerah. Dengan terbangunnya jalan terobosan sepanjang 3.600 meter dan beberapa unit jembatan, selain dapat menghubungkan Desa Labuhan Bakti dan Blangsebel, juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga. Sudarlun Azhar Mukhtar, 37 tahun, warga Kuta Blangbiren yang ditangkap atas tuduhan penyeludupan narkoba di Langkat, Sumatera Utara, telah mengakui kejahatannya. Secara gamblang ia mengaku dijanjikan 15 juta rupiah bila berhasil meloloskan 4 paket sabu-sabu ke Medan. Kapolres Langkat AKBP Mulia Hakim Solihin mengatakan Azhar Mukhtar ditangkap dari dalam bus Putra Pelangi BL 7534AA di depan pos lantas Seikarang Langkat, Saat razia lalu lintas Senin kemarin Barang bukti yang disita dari tersangka berupa 4 paket sabu-sabu seberat 818 gram Kepada penyidik Polres Langkat, pria asal Kutablang Biren itu mengaku Dijanjikan upah 15 juta rupiah bila berhasil meloloskan 4 paket sabu-sabu ke Medan Namun belum banyak informasi yang diperoleh polisi terkait jaringan narkoba yang melibatkan tersangka Sebab dalam pemeriksaan, tersangka kerap menjawab tidak mengetahui Pelaku mengatakan baru sekali ini menyeludupkan narkoba dan sama sekali tidak kenal dengan pemilik barang maupun pemesannya. Berdasarkan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotikat, tersangka terancam mendekam di penjara 20 tahun. Sudalun warga Dusun Sejahtera Desa Utun Bayi, Kecamatan Banda Sakti Luksemawai, selasa pagi mulai membersihkan rumah mereka pasca terendam air asin selama 3 hari. Air asin yang merendam rumah masyarakat berasal dari luapan air dari waduk yang belum memiliki pintu air. Untuk diketahui, sejak tiga hari terakhir puluhan rumah warga di Dusun Sejahtera, Desa Utin Bayi, Kecamatan Bandar Sakti Sumawe, terendam air asin yang berasal dari luapan waduk di desa tersebut. Meluapnya air di dalam waduk yang dibangun tahun 2014 dengan nilai 4,6 miliar rupiah ini akibat belum adanya pintu air. Kepala Dusun Sejahtera Desa Utun Bayi, Arman, mengatakan air asin yang merendam rumah warga sudah surut. Warga pun sudah membersihkan rumah mereka dari endapan lumpur yang dibawa air. Warga meminta pihak terkait mencari solusi agar musibah ini tidak terulang kembali. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Loks Dedi Deddy Irvansyah, mengakui pembangunan pintu air waduk Utun Bayi mulai dikerjakan. Ia telah meminta pihak pelaksana untuk memacu pembangunan agar saat pasang purnama ke depan air laut tidak lagi meluap ke pemukiman warga. Dari Nyisrum, Tanjung permai, berita malam ini Selasa 20 September 2016.